و على wa صل madhi wabair tentang madhi dan cairan yang keluar dari kemaluan karena syahwat madhi kata Syatul asail cairan yang keluar dari kemaluan عندها هيتني شهوه ketika naiknya syahwat wa yakhruju namun keluar tanpa memancat dan itu beda antara madzi dan mani karena Allah Subhanahu wa taala menisfati mani khuliqa mimma'in dafiq mani diciptakan dari air yang dafiq yang memancat ciri khas madzi dengan mani adalah adanya pancaran Vă la lat latin, ten tiga tigiri mi, ten orcasma. futur ten tiga tigiri mi, ten lamas. Vă fac la jafessu tiguru tigiri, ten tigra cagan, aluamia tiga Bagian dokter mengatakan, Inna uya kerucut minat jalan tahun nanti itu keluar di saluran kencing ma ifrazil ghadati al mubaliati indal mulah Disertai cairan yang asah yang kental ketika seseorang melakukan mukat timah hubungan badan. Hadis yang pertama dalam bab ini adalah hadis dari Ali bin Talib radhiyallahu anhu beliau mengatakan kuntu rajulan madzaan saya laki-laki yang madzaan yang suka keluar madzi fastahya itu an asala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima kani ibnatihi minni dan aku malu untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi karena posisi putri beliau yang menjadi istriku fa amartul ikdada al aswad Maka aku menyuruh Mizzad Ibn al-Aswad Fasaalahu untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala lalu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yinsil dzakarahu wa yatawadda. dia mencuci kemaluannya dan berwudu. Umar al-Bukhari dalam riwayat Bukhari insil dzakarahu wa tawadda, cuci kemaluannya dan berwudu în băiatul musulman, tawadz, sirang keman. Ali bin Abi Talib a proclamat: Sahabiyun jale, sălbatici mulți, nu am făcut practică de salah, dar, chiar dacă, nu am făcut practică de salah, nu am făcut practică de yang memiliki syahwat besar itu bagian dari takiat dirinya dan ini bukan bagian dari celahan orang asal. Kita tahu beliau orang yang ahli ibadah dekat dengan Allah subhanahu wa taala. Namun meskipun demikian tidak menyebabkan kemudian syahwatnya hilang karena itu solusi yang diberikan Nabi Sallam ketika seorang pemuda yang masalah sahabat kamis taqtum ayata zaw wa yatzawwaja siapa yang mampu menikah dan yang menikah pada malam isti'faalih siang siapa yang tidak mampu dan jadi puasa ini tidak menghilangkan tatap namun hanya menurunkan sehingga tergantung dari orangnya kalau dia sahwanya besar bisa jadi butuh usaha yang lebih kuat untuk menurunkan sahwanya tapi kalau dia bukan timbang manusia yang sahwat besar Mungkin hanya puasa Senin Kemis Sudah bisa menurunkan banyak adab sahabatnya Pastah itu anak ala Rasulullah S.A.W Aku malu untuk bertanya hal ini kepada Rasulullah S.A.W Ini bagian dari adab Dalam masalah hubungan ranjang Hendaknya seorang menantu Itu merahasiakannya dari mertuanya Maka kalaupun dia butuh konsultasi masalah ini, tanyanya bukan sama tua, tanyanya ke orang lain. Sehingga Ali bin Abi Taleb beralasan saya malu untuk bertanya kepada Nabi, saw. Ini berbeda dengan kasus yang dialami oleh Ummu Sulaim. Beliau bertanya, apakah wanita itu mimpi basah? Idza maratu shay'an bi fahal wajabat lahal ghusl Apabila wanita itu melihat sesuatu dalam mimpinya artinya mimpi basah apakah dia wajib mandi Muqattimah Ummu lain ketika beliau bertanya semacam ini adalah ya Rasulullah Inna Allah yastahy min haqi Ya Rasulullah Allah tidak pernah malu dalam menjelaskan kebenaran Namun di sini Arif Nabi tarik malu Sehingga kita pahami, masing-masing sahabat tahu kadar malu yang boleh diterjang dan kadar malu yang tidak boleh dilanggar. Ketika itu terkait kehormatan anaknya, kehormatan istrinya, sementara dia harus bertanya kepada mertuanya maka ini batas malu yang tidak boleh diterjang. Sehingga Ali bin Amitaleh al bertanya hal ini melalui orang lain, melalui sahabat al miqdad bin Aswad. Salah satu sahabat yang tidak dikandungkan syiah Di antaranya adalah Mikdad bin Aswan Bersa'lahu Kemudian Mikdad bertanya kepada Nabi S.A.W Fakala Al-Nabi S.A.W menyarankan Yang silu daqarahu Dia harus mencuci kemaluannya Dan beruruh Nah, ulama berbeda pendapat tentang kewajiban mencuci seluruh pemaluan. Apakah harus mencuci seluruhnya ataukah cukup di bagian yang terkena mati? tentu saja mati itu tidak akan merembes sampai ke belakang. Mayoritas ulama berpendapat bahwaanya yang wajib dicuci hanyalah mahalunnajazah, bagian yang terkena mati, sedangkan sisanya tidak wajib dicuci. Sementara Hambali dan Malikiyah berpendapat wajib mencuci seluruhnya. Dan mereka berdalil dengan dohir hadis ini, karena Nabi perintahkan yang sil zakarohu hendaknya dia cuci zakarnya. Dan kalimat am făcut mudaf Yufidul am făcut un război, yang făcut mudaf Yang am făcut un război, am făcut un război, am făcut dia wajib mencuci Semua kemaluannya Ini pendapat Hambali Dan război, Sementara Jumur Ulama mengatakan yang penting bagian yang terkena najis itu yang wajib dicuci Lainnya tidak wajib dicuci sebagaimana ketika orang buang air Konsekuensinya apa dari ini? Konsekuensinya adalah ketika uh, ada kasus, bolehkah seseorang itu membersihkan bekas mati dengan istijma, dengan batu Atau dengan tisu Kalau kencing Diperbolehkan, namanya Istijma is Dengan tisu atau dengan batu Tapi kalau keluar mati, apakah diperbolehkan Kembali kepada perselisihan tadi Kalau jumuh huruf lama, beralasan Yang menjadi inti pokok Kenapa Nabi SAW menyuruh untuk dicuci adalah Izalah dan ajasa Menghilangkan Unsur najis yang ada pada kemaluan Sedangkan Hambali dan Faklun ma Malikiyah dan sebagian malikiyah Memegangi Tuhir Hadis yang memerintahkan bahwasanya disitu yang uji adalah seluruh kemaluan Karena itu menurut Hambali dan Faklun ma Malikiyah mati tidak boleh dibersihkan dengan cara istijmar dengan hanya menggunakan batu atau tisu. Harus air karena yang namanya mencuci itu tidak bisa digantikan dengan mengusap. Dan alam insyaallah pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat Hambali dan Ibnu Malikiyah bahwa e, perintah mencuci di sini seluruh kemauan tidak boleh hanya sebagian dengan alasan karena perintah Nabi yang ya siludakaroh di sini yaitu lalamaan al-hatiiki sesuai dengan makna tekstualnya makna itu makna tekstualnya sehingga tidak bisa dipahami secara majas Kemudian alasan yang kedua Keluarnya Madi Itu Junub Asghar Salah satu istilah dalam Alhamdulillah Itu ada istilah Junub Asghar Junub kecil Sehingga Tidak hanya Bagian yang terkena naja saja yang dicuci Namun keseluruhan Kemudian hadis berikutnya Hadis dari Abad bin Tamim Dari Abdullah bin Zaid bin Azim Al-Mazini Beliau mengatakan Syukiyah Ilan Nabi SAW Ar-Ratulu Yukhayyalu ilai Annahu yajibu syai'ahus salat. Pernah dikeluhkan kepada Nabi SAW Kasus seseorang Yang dia merasa keluar sesuatu ketika salat merasa melubut ketika salat dalam bahan yang lain Ja'al syaitanu fanafakha baina fahitai Setan itu ganggu terus meniup diantara dua pahanya karena dia merasa ada angin yang keluar dari dua pahanya Fakala, om de aibui sallam sallam menyarankan La yansarib hatta yasmah sultan Au yajidarihan Dia tidak boleh membatalkan sholatnya Hatta yasmah sultan Sampai dia mendengar ada suara Suara buang angin Au Atau dia Mencium bau Buang uh, angin Hadis yang kita baca ini Termasuk salah satu di antara hadis Yang menjadi kaedah Yang menjadi dasar kaedah Al-aslu fil asya Littahara Atau Baqa'u makana ala makana Al-aslu Baqa'u makana ala makana Hukum asal adalah Segala sesuatu itu Masih baqa Masih ada sampai Yakin ada terjadi perubahan Pulang perspakat tadi Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menerapkannya Ada perbedaan antara syafi'iyah dengan manikiyah Dalam menerapkan prinsip bakau makanan, hala makanan Menurut syafi'iyah ketika ada orang yang salat kemudian dia merasa seolah-olah ada yang keluar Dia merasa seolah ada yang angin yang keluar Maka kata Shafi'ia, sholahnya tetap sah Dan dia tidak boleh membatalkannya Karena dia mengambil hukum asal dia, yaitu su suci Dia tadi kan sudah yakin berbundu Sebelum sholah dia yakin, saya sudah berbundu Saya masih suci Kemudian dia salat fatora A, tiba-tiba muncul keraguan Seolah-olah ada kentut yang keluar Maka shak semacam ini Dikalahkan dengan status yakin Yang tadi Saya yakin percici Ini prinsip Shafiqiyah Kalau malikiyah Beda Mereka menggunakan prinsip yang sama Aqau makana ala makana Namun Dalam penerapannya malikiyah Ketika ada orang yang Sholah Lalu dia ragu, apakah kentut ataukah tidak dalam malikian dihukumi sholatnya batal. Kenapa? Karena orang itu harus memiliki keyakinan bahwasanya toharohnya itu masih suci. Ketika muncul keraguan berarti toharohnya sudah diragukan, toharohnya diragukan masih utuh ketika tarawihnya dilakukan masih utuh konsekuensinya sholatnya dalam posisi ragu apakah sudah suci ataukah belum maka sholatnya batal ini logika yang unik dalam adab mankinya namun tadilnya sama apa umat karena allah menggunakan apa Uh, hukum asal berlaku selama belum ada perubahan. Dan Insya Allah pendapat yang kuat dalam hal ini adalah pendapat maliki, uh, pendapat syafi'iyah. Bahwasanya sholatnya tidak batal. kita dari dengan menyimak dohir dari hafiz di mana nabi Al sallallahu alaihi wasallam la yang syar'i, jangan dia membatalkan sholatnya. Walaupun itu dari hadis ini maka mujarratu syak semata-mata adanya keraguan apakah sudah hadas ataukah belum itu tidak membatalkan wudu dan tidak membatalkan salat. Hanya saja ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa kasus ini itu hanya terbatas dalam salat. Tapi kalau keraguan itu terjadi sebelum salat dia wajib mengulangi wudunya. Dia beralasan karena dalam hadis ini ditegaskan sholat, Dia menjumpai sesuatu dalam sholat Berarti hukum ini hanya berlaku terkait masalah kasus sholat Kalau itu terkait luar sholat Maka tidak berlaku aturan ini Sehingga ketika ada orang yang mau sholat kemudian dia ragu Tadi dia yakin, tadi sudah butuhnya Tapi dia ragu, kayaknya tadi kok ada yang keluar, kayaknya ada yang keluar, ini ragu, maka dia harus mengulangi wuduhnya. Di antara yang berpendapat demikian adalah Imam Ibnu Tachibulain dalam syarakun um dan tulahkan. Kemudian hadis ini juga Dalil harumnya seseorang itu membatalkan sholat tanpa sebab, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang la yang syarif. Danlah dia batalkan sholatnya Sekalipun dia merasa ragu Sholatnya batal Namun karena ragu ini tidak teranggap Nabi Wasallam melarang untuk membatalkan sholatnya Oleh karena itu Lebih dari kasus hal ini adalah Ketika ada orang yang sengaja membatalkan sholat Tanpa sebab Pokoknya cuma ingin membatalkan sholat Ini statusnya lebih dilarang Jika muncul keraguan saja Nabi SAW melarang untuk membatalkannya Apalagi ketika Orang itu sama sekali Tidak ada sebab Dia tidak boleh membatalkan soalnya Kemudian Hadis ini e, Dijadikan oleh sebagai ulama Sebagai solusi bagi orang yang Punya penyakit was-was Solusi bagi orang yang punya penyakit was-was Dia disarankan Ketika merasa melakukan pembatal, dia disarankan perasaannya itu dihilangkan, sehingga perasaannya itu dibuang. Diakini itu tidak terjadi. Acuannya adalah sampai dia mendapatkan bukti bahwasanya dia telah melakukannya, baik buktinya berupa suara atau berupa. Baik berupa suara, atau berupa bau Kasus yang sama ya Ada orang yang dia punya penyakit Suka was-was, selesai buang air, buang air kecil, seolah-olah masih ada yang keluar Dan untuk mengetahui itu was-was ataukah penyakit Ada beberapa indikasi yang bisa kita gunakan Pertama, dari sisi usia Kalau yang, ter, yang mengalami itu usianya masih muda, kita bisa meyakinkan, ini was-was, bukan penyakit. Jarang anak muda kemudian punya penyakit seperti itu. Yang kedua, semacam itu terjadi terutama ketika mau ibadah. Ada orang yang kalau habis buang air kecil, namun setelah itu dia mau melakukan kegiatan bal-balan, melakukan kegiatan yang tidak terkait ibadah dia itu tidak merasa was-was santai saja begitu selesai bunga air kecil dia pakai pakaian kemudian lari keluar rumah santai tidak ada obat tapi begitu dia mau sholat begitu pakai pakaian dia merasa kok kayaknya ada yang keluar sudah bisa kita yakinkan ini mas-mas karena kalau penyakit maka itu berlaku dalam semua kasus namun mengingat ini hanya berlaku hanya ketika dia mau ibadah saja, dia mau salat atau dia mau apa melakukan kegiatan yang mengharuskan dia suci. Baru kemudian muncul keraguan semacam itu, bisa kita pastikan ini waswas. -was. Kemudian yang ketiga, dia tidak punya riwayat penyakit salisul qaul, tidak punya riwayat penyakit apa? eset. Ini tiga indikasi untuk mengetahui apakah itu waswas -was atau tidak. Dan banyak sekali orang yang mengalami kasus semacam ini Ketika konsultasi Kita adakan pada tiga pertanyaan ini Berapa usia anda Apakah itu hanya terjadi ketika mau ibadah Ataukah setiap saat Dan yang ketiga Apakah punya riwayat, sakit salisul baul, deser atau tidak Kalau enggak sudah Otomatis kita bisa meyakinkan inilah suas nah, Kalau orang itu mengalami waswas -was, Maka kita gunakan keindah ini Kita gunakan keijazan ini. Nabi salah salah meyakinkan, jangan batalkan sholat sampai betul-betul yakin dengan mendengar suara kentut atau mencium bau kentut. Kalau tidak ada bukti, tidak perlu digubris Dia mau sholat seolah-olah ada yang netes, sudah nggak perlu digubris Karena itu was was. Sampai selesai sholat, dia mendapatkan bukti ada cairan yang keluar, dia ulangi sholat. Tapi dia tidak boleh membatalkan hanya semata merasa ada yang keluar najis. Karena dia tidak tahu buktinya. Dan dia baru untuk melihat bukti ketika dia ke kamar mandi. Namun di masa ini ketika waktu salat dia tidak boleh membatalkan. Maka dia harus tetap dengan salatnya. selesai salat baru dilakukan pembuktian. Itu cara mengobati mereka yang terkena waswas. -was dalam masalah buang air kecil. Andai tidak dilakukan pembuktian bagaimana status salatnya, maka jawabannya status salatnya sah. Dengan alasan hadis ini. Bisa jadi orang ini yang dinasihati Nabi sallallahu jangan batalkan salat sampai dia mendapat mendengar suara atau mencium bau, bisa jadi dia kentut tanpa bau dan tanpa mendengar suara. Namun meskipun demikian bisa jadi itu asli ngentong, namun dalam syariah dihukumi sholatnya sah dalam rangka mengobati was was sampai dia sembuh dari penyakit was was. Karena dalam kasus e, keluar angin ketika sholat itu ada dua hadis. Yang pertama hadis ini, yang kedua hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inna Allah la yaqbalu sholata ahadikum idza hadatsa hatta yatawaddha. Allah tidak akan menerima Salat kalian ketika dia berhadas sampai berwudu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Apa itu hadas?" Jawab beliau, "Al-khusah aw durar." Kentut yang bersuara maupun kentut yang tidak bersuara. Maka selama orang itu yakin dia kentut, baik mendengar suara atau tidak, baik apa? mencium bau atau tidak kalau dia yakin dia nentut, batal sholatnya. Dia tidak boleh bertanya dengan hadis ini. Acuan nabi shallallahu alaihi wasallam kan nentut yang mendengar suara dan atau mencium bau. Berarti kalau ada orang nentut tanpa mendengar suara tanpa mencium bau, sholatnya masih sah. Jawabannya tidak demikian. Jawaban hadis ini berlaku untuk orang yang penyakit was was. Tapi kalau dia sehat, dia bukan orang yang terkena terkena penyakit waswas, -was, bukan muas wis Maka orang semacam ini berlaku hadis Abu Hurairah, selama dia yakin telah berhadas baik menjumpai bukti maupun tidak, maka salatnya benar Kemudian kita lanjutkan hadis yang eh 25 hadis yang ketiga dalam bab ini adalah hadis dari Ummu Bayis binti Minsan Al-Asadiyah bahwa atap ibnin laha Lam la ta'am ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikitri fa ba'ala ala tawfihi fata'imain fa nan panatahu ala tawfihi wa lam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 Fata bi kemudian beliau minta dibawakan air. Da'ati itu minta dibawakan. Fa nadhahu kemudian diperciki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala di bagian pakaiannya yang terkena najis. Wala yamsilhu dan ditegaskan oleh perawi oleh umum Kais, beliau tidak mencucinya. Kalimat ini yang perlu kita garis bawah. Wala yang silhu, belia tidak mencucinya. Kemudian dalam hadis Aisyah, umul mumini, Rasulullah Wasallam udiyem bisofii, beliau didatangkan seorang bayi, babala ala thawbihi, dan bayi itu kencing di bajunya, pada adungain, lalu beliau minta digunakan air, pa'at ba'u Kemudian beliau meneteskan, menyiramkan, Bagian najis yang terkena di pakaian paat bawiyah mengikuti jejak keberadaan najis, sehingga pakaian yang lain yang tidak terkena najis itu tidak ikut basah. Hanya di lingkaran yang terkena najis yang yang dihukumi atau yang disiram oleh nabi saw. Walam ya usilhu dan dia tidak mencucinya. tentang di sini yang pertama e, ulama berbeda pendapat apakah kencing bayi laki-laki itu najis ataukah tidak najis ada yang berpendapat bahwasanya kencing bayi laki-laki tidak najis dengan dalil semata an semata meneteskan air di bagian yang terkena najis Maka unsur najis itu masih melekat di pakaian tadi. Beda dengan digelontor air. Kalau digelontor air, najis itu akan ikut dengan air. Ini diteteskan di bagian pakaian yang terkena najis. Berarti bisa dipastikan zat najis masih menempel di pakaian itu. Sehingga berdasarkan hal ini, mereka beralas, e, berpendapat najis atau kencing bayi laki-laki yang belum makan Yang baru kasih itu tidak Najis Karena Nabi SAW membiarkan zat najis itu Masih melekat di pakaiannya Dan mayoritas ulama Berpendapat najis Ini saja mereka memberikan catatan Ini najis yang ringan Najis muhafafah Dan kita bisa mengambil kesimpulan Inilah pendapat yang kuat Pendapat mayoritas ulama Yang mengatakan bahwasanya ini Apa delil kalau itu najis? Perintah Nabi Wasallam untuk dibawakan Air Andai itu bukan benda najis Tentu Nabi Wasallam akan membiarkannya Yang harus disiram Dan melakukan Satu beban tertentu Melakukan satu beban tertentu Itu menunjukkan Harus ada usaha untuk Menghilangkannya, harus ada usaha Untuk menghilangkan status Najis di baju itu meskipun tentunya hanya sebatas an Tentunya hanya sebatas menyiram bagian yang terkena najis dengan air tanpa harus disiram, tanpa dicuci. Namun adanya usaha ini menunjukkan apa yang dilakukan Nabi sallallahu adalah usaha untuk menghilangkan status najisnya bagian itu. Kalau itu tidak najis, beliau tidak akan minta repot-repot untuk -repot, dibawakan air. Kemudian mereka yang berpendapat bahasanya ini najis Berselisih pendapat Ulama yang berpendapat Kencing bayi laki-laki itu najis Mereka berbeda pendapat lagi Apakah harus dicuci Ataukah cukup boleh diperciki dengan air Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad anahu la yatawaqqaf 'ala Najis kencing pada laki-laki itu tidak harus dicuci. Artinya boleh hanya sebatas diperciki. Sementara pendapat Malik dan Abu Hanifah harus dicuci sebagaimana najis yang lain. Di sini ada dua pendapat. Yang penting adalah Bagaimana mereka bisa memahami artis ini sehingga terjadi perbedaan pendapat Dalam ilmu sufiqi kita belajar ada yang namanya majas dan hakiki ya. Maka syafi'i dan imam ahmad Mereka membawa makna artis ini pada makna hakiki Sesuai dengan makna tekstual Aisyah menegaskan Fana tohaku Fisal-As-Salam, m-am baraticat la ciocniență, la canalul nacis, la lupriot, la casetin, hadis el. M-am baraticat la ciocniență, la canalul nacis, la canalul nacis, la canalul nacis, la canalul nacis, la canalul nacis, la canalul Uh, hukum asal mencuci semua najis harus membersihkan seluruh zat najis itu sehingga hilang dari pakaian dan yang kedua, mereka memahami hadis sini dengan pemahaman majas ini tidak menunjukkan hakikinya maksud Aisyah adalah makhluk habis itu harus disiram dengan air kita tidak sebutan kepada ulama Sekalipun disitu hadisnya sama Namun kemudian menghasilkan Dua, dua pendapat yang berbeda Bukan berarti kemudian Mereka salah paham Atau memiliki suhul fahmi Gak dong dengan isi hadis Bukan demikian Namun mereka memiliki sudut pandang yang berbeda Dan insya Allah pendapat yang lebih kuat Dalam hal ini adalah Pendapat Imam Ahmad Imam Syafi'i bahwa dalam kasus ini cukup hanya perciki dengan air karena di situ sudah ditegaskan walam yang disini nabi salam tidak mencucinya kemudian perbedaan pendapat yang ketiga adalah tentang masalah air kencing bayi perempuan Dalam kasus ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggendong bayi. Baik laki-laki, bagaimana dengan Sophia, bayi perempuan? Baik perempuan. Sebagai ulama berpendapat statusnya sama, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan tidak disebutkan dalam hadis ini, dikiasakan dengan kasus bayi laki-laki. Kasus yang terjadi pada bayi laki-laki Maka bayi perempuan Pengambilan danilnya berdasarkan hias Sementara pendapat mayoritas ulama Mengatakan dibedakan antara Bayi laki-laki dan perempuan Hukum yang berlaku dalam hadis ini Khusus hanya untuk bayi laki-laki Sedangkan untuk bayi perempuan statusnya sebagaimana najis mutawasitoh najis yang lainnya yang, yang wajib untuk dicuci. Ini berdasarkan riwayat yang lain, Yubaqoh <tuhu> Fiebaulim <luling> untuk kencing bayi laki-laki cukup diperciki dan kencing bayi perempuan harus di Cuci. Bisa membedakan antara memerciki dengan mencuci Bisa ya e, Indikator utamanya Memerciki itu zat najis gak hilang Masih berada di tempat Pakaian Sedangkan kalau cuci Zat najis Harus hilang Maka najis bukhof papa Itu bisa dihilangkan Status najisnya hanya dengan ditutupi permukaan hati, permukaan najis dengan air sedangkan najis mutawasitop, status najisnya baru bisa hilang jika zat najisnya pergi dari tempat itu, dihilangkan dari tempat itu kemudian, apa hikmat, kenapa syariat membedakan antara kencing bayi laki-laki dan perempuan Yeah. Allah subhanahu wa ta'ala mengegaskan Walai saddakaru kalbunca Laki-laki itu tidak sama dengan wanita Satu ini dulu yang perlu kita pahami Syariat membedakan antara laki-laki dan wanita Karena berbeda, maka ada beberapa hukum Yang berlaku berbeda antara laki-laki dan wanita Dan ketika kita sudah punya prinsis macam ini Kemudian kita menyimak beberapa hukum yang berbeda antara laki-laki dan wanita Maka jangan lagi ada yang mengatakan Islam tidak memperhatikan gender Allah Subhanahu SWT sudah pangkah dari depan Walaih sa'udah jauh dan wanita Laki-laki tidak sama dengan wanita Maka ada hukum yang berlaku bagi laki-laki berbeda dengan hukum yang berlaku bagi wanita Tidak perlu dibenturkan dengan masalah gender Karena prinsip dalam syariat laki-laki dan wanita itu berbeda. Kemudian apa hikmah mengapa dibedakan antara laki-laki dan wanita? Ada yang mengatakan di antara hikmahnya adalah karena umumnya air kencing laki-laki itu menyebar kemana-mana. Laki-laki-laki itu kalau kencing menyebarnya lebih lebih luas. Jangan kalau bayi wanita ketika kencing itu hanya di satu titik yang terkena najis maka ketika diwajibkan untuk mencuci air kencing bayi laki-laki ini fihi mashkoh nanti menyebabkan kesulitan dalam melakukannya. Sementara syariat memberikan keringanan al at-taisir ketika ada kesulitan. Maka mengharuskan adanya kemudahan Salah satu bentuk kemudahan yang Allah berikan adalah Cukup diperciki, diikuti bagian yang terkena najis Kemudian diperciki dengan air Kemudian ada juga yang beralasan Kenapa ini dibedakan Karena organ reproduksi wanita Itu lebih rumit dibandingkan organ reproduksi Laki-laki Sehingga Air yang keluar dari organ reproduksinya Itu Memiliki hukum yang berbeda Wanita lebih berat Dibandingkan laki-laki Ada juga yang mengatakan Kenapa Dibedakan Karena umumnya Bayi laki-laki lebih disukai Daripada bayi wanita sehingga kalau bayi laki-laki lebih orang lebih suka gendong, lebih suka disayang, dipangku dan seterusnya. Bukan berarti kemudian bayi wanita dicampakkan. Nah, maka karena banyaknya interaksi manusia dengan bayi laki-laki lebih sering. Sehingga diberikan keringanan oleh syariat, kencing bayi laki-laki hanya dibersihkan. Ini pembahasan masalah hikmah itu berdasarkan istilah bukan satu kepastian. Yang patut kita yakini tadi di di awal adalah laki-laki dan wanita dalam syariat itu dibedakan. Nah, ulama memberikan penjelasan tentang hikmah agar kita semakin yakin kenapa syariat memberikan perbedaan dalam hukum antara pria laki-laki dan wanita. Karena itu ada sebagian ulama yang mengatakan masalah ini masalah murni takbidi. Tapi salah-salah membedakan kencing bayi laki-laki cukup di apa di dan kencing bayi wanita harus disiram ini murni takbu di murni aturan yang sifatnya ibadah sehingga tidak perlu kita renungkan tidak perlu kita pikirkan apa ikmannya karena kalau murni takbu bahasa yang saya katakan hanya saminaw atau enggak tanpa dipikir. În hadis berikutnya Hadis yang ke-26 Masih dalam avut yang sama Dari Anas bin Malik am avut o experiență, am avut A'rofi nisbah pada A'rof A'rof artinya Abdul Badawi Penduduk Yang tinggal di kampung Kalau kampung di tempat kita Itu Tempatnya jauh dari kota Maka Demikian pula kampung di masa itu Tempatnya jauh dari Pusat kota, jauh dari Madinah, Jauh dari Mekah Tinggalnya di sudut-sudut pelosok-plook jazirah Arab maka Arab orang tingaldi tinggal di Baduwi orang yang tinggal di kampung tinggal di desa orang Arab Baduwi namanya yang yanghu itu agama Yahudi orang Yahudi Yahudi Yahudi Nama iya Nasoro Agamanya Orangnya Nasroni Misron Nama daerah Orangnya Misri Indonesia Negaranya Indonesia Arok Kampungnya nah, Sebutan untuk orang yang tinggal Di kampung nya Abu Robi, jadi datang orang Arab Batwi. Bapak kita masjid, lalu dia kencing di salah satu sudut masjid. Dan di mana posisinya itu enggak penting. sahabat tidak kemudian mencatat di sini dulu dikencingi oleh Arab Badui kemudian. Turun-temurun informasi itu disampaikan sampai sekarang itu nggak penting. Tidak mengandung hukum. Pokoknya yang penting ada orang Arab Badui kencing di salah satu sudut Indonesia Siapa nama orang Arab Badui ini itu nggak penting, karena tidak terkait dengan hukum. Kadang ada orang yang kemudian berusaha mencari-cari menggalinya dan seterusnya. Maka kisah dalam Islam itu yang diambil hanya yang Penting-penting saja, yang nggak penting Tidak perlu disebutkan Karena itu kita tidak perlu mencari-cari Siapa nama Ashabul Kahfi Itu jumlah yang benar berapa Anjingnya namanya siapa Itu nggak penting Semacam ini tidak penting Ada nama dan tidak ada nama Yang menjadi Pelajaran Bukan itu nah, Yang menjadi pelajaran adalah Bagaimana keteguhan mereka dalam memegang agama Sehingga rela untuk Diusir, keluar dari Kampung de la maka para sahabat pun orașul lor keras Mungkin mereka mau berusaha untuk orașul orang Arab la ini lor de la orașul lor de la orașul lor de la orașul lor de la orașul meskipun kejadiannya belum kalimatnya beliau Nabi meskipun kejadiannya belum berlangsung fazajarahum nas para sahabat mengharkinya melarangnya keelapan ini firman sudah terjadi belum apa indikasi kalau belum terjadi fanarum an nabi nabi alaihi wasallam melarangnya artinya apa yang mau dilakukan oleh sahabat ini belum terjadi săpat, mau a mau nimic, tapi dilarang oleh nimic, dar este interzis de fapt să-l fac. Deci, atunci când ne dăm la fielmândi pentru în dus, a spune că e timpul de pauză, nu e un singur, e unii. Poate că poate Sebagai contoh, ketika ikhoman, itu kalimatnya Kodokoman hassalat Kodokoman issalat Kodokoman issalat Kod, harfut Telah, sungguh Telah, koman Tegak, sholat Sungguh, tegak, sholat, juga tegak, sholat Tulanya sudah dimulai belum? Belum Dan ada orang yang salah paham Begitu, Kodokoman issalat Imam Tadbiratul Ikram karena kalimatnya qaduqaumat as-sholat maka kalau qaduqaumat sholat belum memulai sholat dusta itu yang memandangkan iqamat harusnya saya kumus sholat atau saya tak kumus sholat saya tak kumus sholat sholat akan segera dilaksanakan tapi laman qamat tidak demikian qaduqaumat as-sholat bahkan pakai huruf qaduqaumat Hakutake yang mungkinkan itu ter sudah terjadi. Maknanya kenapa menggunakan ilmadi karena dekatnya antara komat dengan sholat. Sebentar lagi sholat akan dikerjakan. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan janji. Cine face amelul acesta, face amelul acela, daqolah jannah, atunci în cer. a murit. Folosește daqolah jannah, este BL mai mult. Dar dacă vrei să intri în cer, trebuie să te încurci mai întâi, să aștepți în alambarzah, să te încurci mai întâi, să te încurci mai Setelah dia melakukan amal yang dijanjikan surga Demi-i mulai yang dilakukan disini Faza jarahunas Sudah hampir terjadi Namun dilarang oleh Nabi SAW Maka fiil madhi Boleh digunakan Untuk kalimat Yang hampir saja dilakukan Falamma kotok bau Setelah dia selesai Kencing amar nabi sallallahu alaihi wasallam di janub minta untuk dibawakan sember air, kemudian disiramkan di atasnya. Telah kemudian hadis yang lain ketika Nabi sallallahu memerintahkan hari ini dan melarang sahabat untuk marah, beliau mengatakan innam ma buithum yusyirin wa lam tub'atsu mu'assirin kalian itu ditunjuk oleh Allah untuk memudahkan bukan untuk menyulitkan. Eh. Nah, ulama berbeda pendapat tentang latar belakang Nabi sallallahu melarang saatah memarahi orang Arab seperti ini. Ada yang mengatakan Biasanya mereka dilarang nafis salam adalah dalam rangka membersihkan masjid dari pengaruh najis yang lebih menuas. Itu nanti kalau dicegah, sementara dia sudah keluar kencingnya, kemudian dia dipukuli, nanti malah kencingnya nyemprot kemana-mana. Maka lebih baik dibiarkan sehingga kencingnya hanya di satu titik. Ada juga yang beralasan, ini berbahaya bagi keselamatan orang Arab Baduy itu Dia lagi kencing, kemudian disuruh berhenti Maka dia harus melakukan usaha yang sangat kuat Untuk menahan kencing yang sudah keluar tadi Ini bisa membahayakan orang Arab Baduy itu Sehingga maaf saja lebih besar dibandingkan hanya sebatas adanya Najis disitu ya. Namun yang benar Kita kembali kepada kalimat lanjutannya yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna kalian itu ditunjuk oleh Allah untuk memudahkan walantu berlangsung mu'assirin dan tidak ditunjuk untuk membuat sulit manusia. Hikmahnya adalah untuk memberikan kemudahan bagi orang Arab Quraisy ini sehingga dia lebih apa? simpati dengan Islam Yang memberikan kesempatan dia untuk mencintai Islam Dan benar apa yang disampaikan Nabi SAW Begitu para sahabat berusaha ingin mengarahinya Semuanya sudah merah di mukanya Namun Nabi SAW berjegah dan orang Arab bodoh itu tahu kanan kirinya sudah mau mengukul dia Tapi Nabi Salam mencegahnya Dia menjadi respon, dia menjadi apa, simpati dengan Rasulullah Akhirnya masuk Sampai dia berdoa Allahumma aram muhammad dan Walatar ham gairah Walatar Ya Allah Ampunilah Muhammad Dan jangan kau ampuni yang lain hmm. Kemudian Nabi SAW melarangnya Dapat hajar tawasyia Kamu telah membatasi Sesuatu yang luas Meminta rahmat Allah Hanya diturunkan untuk salah, salah satu orang Dan melarang untuk diturunkan Kepada yang lain Kemudian di sini dalil bahwa cara membersihkan najis yang nempel di tanah yang bisa meresap adalah dengan disiram banyak air. Ada sebagian ulama yang mengatakan Yusufu ma' ma Disiram dengan air sampai membuat becek permukaan yang tadi terkena najis. Ada juga yang mengatakan istighabu ayakuna sabatata sabata baul dianjurkan untuk disiram tujuh kali dari volume air kencing yang ada di situ Allah alam cara ngukurnya gimana itu volume air kencingnya? Tapi tentu saja pakai kira-kira. Karena dia mengatakan lailatul tidak ada batasan. Yang penting pokoknya dia disiram air. Kemudian nah di sini kita bisa mengambil kesimpulan. Ketika ada orang yang salat kemudian di sekitarnya ada najis. Maka selama najis itu tidak bersentuhan langsung dengan badannya maka sholatnya sah. Ketika orang Arab batu ini kencing lalu disiram air, najisnya lari ke mana? Meresap ke bawah. Dan beliau tidak mempersyaratkan cungkil tanahnya jati dengan tanah yang lain karena di dalamnya ada najis sehingga najis itu sekalipun mengendap di bawah di permukaannya boleh dipakai untuk salat permukaannya dipakai untuk salatngka maka ini dalil selama najis itu tidak langsung dengan badan Hukum ibadahnya sah. Kita salat di lapangan, kita Kemudian di Kemudian disitu misalnya ada najis Kotoran anjing atau kotoran apa Terutama kotoran anjing Kalau sudah disiram air hujan Nanti kan merambah kemana-mana Dan kita tahu ini ada titik kotoran anjing Tutupi korang, setelah itu sajadah selesai ya. Selama tidak meresap Mengenai sajadah Karena sajadah ini bersinggungan dengan kita Maka satu salatnya sah termasuk juga ada orang yang sholat di atas sapi teng, di bawah tempat sholatnya adalah sapi teng. Ini sholatnya sah karena tidak bersilang langsung dengan jenazah. Jalannya Kemudian hadis sini jadikan dalil irtika, jalur sebuah kaidah, irtika bu Doloreng, mengambil kemaduran yang paling ringan, dan ketika di sana ada benturan dua kasus yang dilakukan oleh para sahabat untuk mengingkari orang ini itu mimbar. Amrul bi ma'ruf nahyun 'anil munkar. Bab amrul ma'ruf. Dan itu dicikal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah iqbalu ma'alah. Dia memerhatikan ke depan. Diharapkan orang umat Islam dengan dibiarkan tidak dimarahi. Maka dicari mana yang lebih kecil maturatnya. Meskipun ada maturat najis, namun najis itu bisa dihilangkan dengan mudah dan mendapatkan manfaat yang lebih besar yaitu orang ini simpati dengan Islam. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis, dari Abu rahmatillah. Diintre aceste ini, în, conform cu, cea, care, este, în, în, cărtița, pike, care, este, în, cărtița, pike, care, este, în, Para ulama, sering menggunakan Hadis-hadis, dalam kitab Untatul Akam, sebagai dalil Untuk meletakkan kaidah Yang berlaku dalam Hikim, semacam tadi makan makana Alamakana, hadis Apa tadi? Nabi melarang lai Salif atat Isma'ul s a ut al l l l l l Di antara kitab yang berarti yang tentang masalah itu adalah Ihkamul Aqam Ibnu Tikkilah, Ibnu Tikkilin Al Hanafi. Di setiap hadis, penjelasan beliau beliau akan sampaikan kaidah baku yang berlaku dalam fikih yang diambil dari hadis tadi. Namun kitab ini belum diterjemahkan, belum ada bahasa Indonesianya. Cukup sulit untuk menerjemahkannya Ada yang lebih mudah tapi belum tersebar sarah ung datul akam dr. saif asasri, liu mantan abu talat sena ta iman akibat ulama, liu juga banyak menyampaikan kaidah kaidah ketika memberikan penjelasan setiap hadis dan itu keistimewaan ung datul yang tidak ada pada kita kitab yang lain karena penulis hanya memilih hadis hadis yang sifatnya jawab Kita lanjutkan hadis dari Abu radhiyallahu Beliau mendengar Rasulullah bersabda, "Al-fitratu khams." Al-khitan, wal wa wa Khitan, menjupuk bulu imanwan. Mencukur syair, memangkas kumis, mengetlimul adzir dan memotong kuku, Wanut nadhud, wa nadful dan mencabut bulu kemaluan. Kalau bulu seperti ya, kita bisa perhatikan Nabi sallallahu memberikan beberapa keterangan tentang bulu dan cara yang berbeda-beda. Kalau bulu kemaluan itu istiqdad menggunakan pisau cukur berarti dia dikerok kemudian kumis itu pakai kos pakai dipangkas artinya tidak sampai dikerok hanya dipangkas dan namanya pangkas itu bisa hanya di permukaan bisa lebih dalam kemudian bulu ketiak itu nutful nosful ibad Maka cara yang sesuai sunnah untuk menyikapi rambut-rambut semacam ini adalah melakukan sebagaimana zahir hadis. Kalau ketiak tidak digunting tapi dicabut. Kalau kumis tidak dicabut tapi digunting. Bulu kemaluan tidak dicabut tapi dikerok. Sesuai dengan zahir hadis. Nabi sallallahu menyebut ini sebagai al-fitrah kata imam al-sati fitrah itu ada dua yang pertama fitrah terkait dengan hati maknanya adalah iman fitrahnya hati manusia itu mu'min setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah mukmin hati. Kemudian yang kedua fitrah amal. Fitrah amal adalah Sunnah Ini keterangan bahasa Kemudian keterangan secara bahasa fitrah itu bisa bermakna al-khalqu penciptaan. Fitra tal-lui l-ati, fatra r-n-n-n-n-n-n-n-sa, alei-i-a. L-a-ta b-tila, Allah menciptakan b-tila, l-a-ta b-tila, l-a-ta b-tila, l-a-ta ta a Salah satu di antara nama zakat fitri adalah zakat fitrah dan itu bukan nama yang salah. Ini nama yang dibenarkan dengan arti zakat fitrah karena zakat ini menjadi kewajiban bagi semua manusia yang bernyawa. Sehingga dia adalah zakat asrul khinqah. Zakat asrul hiltok zakat orang yang tercinta maka disebut zakat fitrah meskipun dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya zakatul fitri ada sebagian yang kemudian menolak penamaan zakat fitrah itu karena tidak ada dalam hadis yang ada hanya zakatul fitri maka Saya banyak istilah zakat fitrah itu makruf dikalangan ulama fikih disebutkan anaui dalam al-majmu' dan penjelasan kenapa disebut zakatul karena ini diwajibkan untuk setiap individu yang bernyawa Al fitroh tu kamsun ada lima. Dalam riad yang lain ada sepuluh. Dan itu tidak bertentangan. Bedakan kalimat kamsun min al dan kalimat al fitroh tu khamsun. Al khamsun min al fitrah ini bukan pembatasan. Kalau al fitratu khamsun, fitrah ada lima ini kalimat pembatasan. Ada beberapa riwayat, ada yang mengatakan al fitratu khamsun, fitrah ada 5. Ada riwayat yang lain mengatakan khamsun min al fitrah. Para ulama kami Kalimat khamsun alfitrah atau kami dihami dengan khamsun dan fitrah. Maka sekalipun kalimatnya ini kalimat pembatasan, namun maknanya bukan pembatasan. Karena dalam dunia yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan fitrah yang tidak ada dalam di sini. Semacam wasrul farajin membersihkan cara membersihkan ruas-ruas jari. Kemudian istinsyah, istintar, berkumur siwak yang tidak disebutkan di hadis. Ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut menghilangkan beberapa hal yang ada di sini bagian dari petra karena ketika orang menghilangkan hal ini maka dia akan dijauhkan dari segala bentuk keburukan dan bisa terarah untuk melakukan kebaikan dan lima hal ini adalah lima hal yang mulia yang menjadi asal penciptaan manusia dicintai oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah sehingga para nabi sejak masa silam merutinkan hari ini. Mereka pertama putu, mereka khitan dan seterusnya. Maka yang melakukan khitan pertama bukan Ibrahim alaihissalam. Semua para nabi melakukan khitan. Menjadi riwayat hitam Ibrahim di usia 80 tahun karena kewajiban yang Allah turunkan kepada Ibrahim untuk khitan itu agak di belakang. Dan itu bagian dari ujian yang Allah berikan kepada Ibrahim as. Kemudian apa hukum melaksanakan fitrah ini? Ada istiqdar, khusus syar’i dan seterusnya. Ulama sepakat bahwa melakukan lima fitrah ini hukumnya anjuran, mustahab. Kecuali khitan. Mereka berbeda pendapat apakah khitan itu wajib ataukah mustahab ataukah anjuran. Dan kapan seseorang itu dianjurkan untuk melakukan khitan, saat akan melakukan khitan. Kemudian apakah ini berlaku bagi laki-laki ataupun apakah berlaku bagi laki-laki dan wanita. Kesimpulan yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Ibasa was min hadil ila. Fad. Pendapat yang benar dari perselisihan pendapat yang tadi kita sebutkan. Khitan yang pertama hukumnya wajib. Dan wajibnya hanya bagi laki-laki, bukan wanita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi wanita takrimatan lil mah. Hanya sebagai kehormatan daci wanita, maka status tidak wajib. Kemudian waktu wajibnya adalah sesuai dengan waktu takanlu, maka waktu wajibnya itu dimulai sejak balen. Nah agar kita itu tidak nabrak balen, nanti kalau sudah masuk balen langsung wajib, tidak boleh diatun maka kita disarankan dilakukan indal murohahok sebelum masuk di usia balen mendekati siang karena kita ini terkait dengan kewajiban toharok oh yang menjadi syarat sah dalam sholat kita istirahat 5 menit kemudian setelah itu kita masuk pada bab baru al quslu dan jangan semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahasa syariat itu keramas Beda dengan dalam bahasa kita Mandi di tempat kita mandi itu Belum tentu keramas Mandi morfi Namun itu tidak disebut Iltisar, tidak disebut huslu Dalam syariat Kalau dalam syariat huslu Harus keramas Meskipun tidak pakai Sampo kan? Ada yang ragu, boleh nggak saya Mandi junub tanpa sampo Maka jawabannya belum ada di masa Hai kemudian orang yangjunno disebut Junno karena dari kata Jan yang artinya jauh karena dia adalah orang yang jauh dari ibadah ibadah jauh dari kegiatan ibadah. Dan Allah perintahkan saya yang junub dalam Al-Qur'an wa junuban pataharu. Apabila kalian mengalami junub, fataharu, maka bersucilah Artinya mani Itu yang pertama dalam bab ini, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu Anan Nabiya Nabi sallallahu alaihi wasallam pe când este rugina Matina, Nabi Salaf Salam pernah berjumpa dengan Abu Ra'ah, Di salah satu jalan Kota capitala Yang care itu Abu moment Sedang in Junub. <mukly> saya pun Sembunyi-sembunyi Meninggalkan Nabi tu faptul, fa dhahu lahu kala lawa pergi dan agumannya. Suma itu kemudian saya datang lagi. Nabi bertanya, Kamu saja, hadis menunjukkan ketika Nabi sallallahu ketemu itu sudah sudah berdekatan, bukan kemudian beliau langsung menghilang melihat, ketika melihat Nabi Maka sudah kumpul, sudah berdekatan, melakukan kegiatan dulu, baru kemudian Abu Raihah pergi meninggalkan nabi salam-salam diam-diam. Ala kata Abu Raihah untuk Junuban, saya sedang Junub. Fakari itu Andujali Saka wa ana Ala saya tidak ingin duduk bersama anda, sementara saya tidak dalam kondisi suci. Faqallah, alunatisamatullah, Subhanallah, inna la Subhanallah, de Subhanallah, in Al-adhi sufi suturin Atau sebelumnya i lahin Min-syaril waswasil wasil khan Min-syaril was-wasil khan Itu khabib Sesuatu yang bersembunyi Maka Dia bersembunyi Di balik hati manusia Untuk mempengaruhi Manusia Dan sifatnya setan itu tahan nafas, dia suka sembunyi. Kalau lagi ada kesempatan muncul, tapi kalau lagi dia dalam kondisi lemah dia sembunyi. Sifatnya setan dalam mengganggu manusia. masa ada kesempatan dia ganggu. Kalau nggak ada kesempatan dia sembunyi, tidak pergi tapi sembunyi în Hanas tu, să pergi, secara modul semnificativ. Atehab tu, lăuți, pergi dan măni. Mecah, aici nițele, dintre a două, când, când, când, orang când, când, când, când, când, când, când, când, când, când, când, când, când, când, când, când, semain model pergi iqra model pergi berpaling namun perginya adalah pergi dengan sembunyi-sembunyi sehingga tidak mengesankan kita berpaling dari orang tadi sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu tidak mengingkari cara Abu Hurairah menghilang sembunyi-sembunyi tiba-tiba -sembunyi, hilang namun yang diingkari Nabi sallallahu adalah Abu Hurairah pergi Karena alasan junub Hadis ini juga lain Bolehnya orang junub Mengakhirkan mandi Junub selama tidak nabrak Waktu sholat Karena Satu-satunya ibadah Yang dipersyaratkan dari Suci dari junub Adalah sholat Kemudian tawaf Sedangkan baca Quran Dipersyaratkan Ka'burairah -eh hadiranku mengakhirkan mandi junubnya bahkan sampai jalan-jalan di kota Madinah. Kita tidak tahu kapan dia junub dan berapa lama rentang junubnya dengan waktu salat. Namun apa yang dilakukan Ka'burairah -eh menunjukkan beliau mengakhirkan mandi junub. Kemudian di sini juga dalil bahwasanya orang yang junub itu fisiknya tidak najis maka beliau pertemuan nabi sana sela mungkin bisa jadi salaman dulu bisa jadi jalan bareng dan nabi sana sela atau abu rayra tidak kemudian bilang kepada nabi sana sela ya rasulullah saya junuk maka jangan menyentuh badan saya kalau itu nacis tentu nabi sana sela tidak akan menyentuh dan abu rayra akan memberitahu namun tidak dilakukan menunjukkan kalau fisik orang yang junuk nu năzicesc, singur pălăriea care este purtata de oamenii musulmani nu este najis de oamenii musulmani. Acest lucru arată că pălăria musulmană este purtata de oamenii musulmani. orang mukmin arată că pălăria musulmană este purtata de oamenii musulmani. Acest lucru dan sekalipun dia mengalami junub Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan status baginya adalah orang yang suci, manusia yang suci. Berbeda dengan orang musyrik, Allah sebut orang musyrik sebagai orang yang najis. Innamal punan najasun. Orang musyrik itu najis. Najis maksudnya adalah najis ma'nawi. Najis hatinya, najis keyakinannya. Kemudian hati sini juga dalil bahwa fisik manusia itu suci hayyan wa mayyitan baik ketika hidup maupun setelah meninggal dunia. Karena jika orang hidup saja statusnya suci, maka orang yang meninggal baik dalam dia juga suci. Dan ada bangkai Yang tidak boleh dimakan Tapi suci Satu-satunya bangkai yang tidak boleh dimakan Tapi suci adalah Bangkai manusia Karena kayak umumnya Bangkai itu najis Dan karena itu tidak boleh Dimakan Kalau bangkai itu Boleh dimakan berarti bangkai itu Suci Bangkai ikan Bangkai belalang itu suci Ada bangkai suci, tapi tidak boleh dimakan. Di antaranya adalah bangkai manusia. Kemudian kat sini dalil diambilkan untuk dan untuk minta izin kepada orang alim ketika orang itu mau pergi. Karena itu adab yang lebih baik daripada in khanasa, daripada pergi dengan diam dia. Selanjutnya hadis yang kedua dalam bab tentang junub. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala apabila mandi beliau mencuci kedua tangannya. Lalu beliau berwudu sebagaimana wudu ketika salat kalimat sebagaimana untuk ketika salat berarti wudunya itu sempurna artinya sampai mencuci kaki. Suma yakhallilu yatayhi sha'ruhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela rambut beliau dengan tangannya hatta idha dhanna annahu qad arwa sehingga ketika beliau merasa rambutnya sudah basah semuanya Fad arwa bashratahu Telah membasahi kulit rambutnya Aqadu alihilma'a Telah zamarra' Beliau menyiramkan air Tiga kali ke atas rambut Thumma ghasara Sa'irat jasadihi Setelah itu beliau s.a.w. membasahi seluruh Jasadnya, seluruh badannya Wa qala Aisyah mengatakan Untuk aqtasi ru'ana wa rasulullah S.a.w. Min minain wahid Nagtaru kum min mujami'ah. Saya pernah mandi bersama Nabi sallallahu alaihi dengan satu wadah yang sama. Satu wadah berisi air dipakai berdua. Nagtarfu min mujami'ah, kami mencuci bersama dengan menggunakan tangan. Ini salah satu hadis yang menceritakan bagaimana cara mandinya Rasulullah salalah Dan kita bersyukur kepada para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berterima kasih kepada para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam karena merekalah yang berjasa yang bisa menceritakan bagaimana kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah termasuk di adalah tata cara mandi junub yang itu tidak mungkin dilihat oleh selain keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Apoi, għan għatezcul a-camia, m-għatezcul a-ndre-dunja, m-għatezcul a-ndre-dikabulul, għatezcul anha. i nabi, sallallahu salamunu. Si si tutaksniem, zawtun sa-ramina. Zawtun sa-ramina. Zawtun sa-ramina. Zawtun sa-ramina istri itu zauj. Bukan zaujah. Meskipun boleh juga menggunakan zaujah, namun itu tidak fasih. Bukan yang bukan kalimat yang tepat. Meskipun boleh. Umumnya menggunakan zaujah. Zawtunna Nabi salam, anna Wasallam, fala, plângul, fredagan, mai muna ini apanya Ibn Abbas ibu Abbas bani a Ibnu Abbas bani Nabi bani a bani a bani a Rasulullah disalam-salam dengan Maimunah itu adalah anaknya. Aibun Abbas keponakannya Maimunah. Abbas dengan Rasulullah itu se -se Berarti, Nabi Sala -Sala dengan Maimunah anaknya. Keponakan. Dia menikah dengan menikah dengan bibinya. Begitu? Baik. Maimunah ini este un Abbas dari Ibu, bukan dari care Abbas un dengan care um este ibunya act care este un act ini saudaranya um Maka Nabi SAW menikai bibitnya Ibnu Abbas Dari Ibu Dari jalur Beliau mengatakan Mata tu ilorul Ilai SAW Untuk Saya menyiapkan air Untuk mandi bagi Nabi SAW Faaf-faaf Siamini alayatani Beliau meruamkan dengan menggunakan tangan kanan air ke tangan kirinya dua kali atau tiga lalu beliau kemaluannya lalu Nabi tangannya dua kali di tanah atau di tembok. Suma ma'at ma'at lalu beliau bergumur dan istinsa Setelah itu beliau mencuci wajah Dan tangan sate ke siku Suma ma'at ma'at ma'at ma'at ra'a Lalu beliau menuangkan air ke kepalanya Suma ma'at ma'at sa'rasa Setelah itu beliau mengusap durur badannya Suma ta'na'a, kemudian beliau geser Pindah dari tempat beliau mandi pausat la Lalu beliau apoi kedua kakinya pe a Kemudian saya membawakan kepada beliau Sebuah eu îi dau un al doilea. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, menghilangkan air, mengeringkan air di badannya biatayi dengan diseka pakai tangan. Diseka pakai tangan. Kita punya dua hadis tata cara mandi junub. Salah satu hadis ada dalam kitab dalam hadis Maymunah. Nah, ulama berbeda pendapat tentang menyikapi dua hadis ini. Ada yang mengatakan dua ini adalah dua dua tata cara mandi junubnya Nabi sallallahu Dan ada yang mengatakan dua hadis ini digabungkan, saling melengkapi sehingga dua hadis ini dianggap sebagai satu cara dan saling melengkapi. Dalam hadisnya Aisyah ada beberapa rincian yang tidak disebutkan dalam hadis mengenai Kemudian kala sebenarnya dalam hadis maymuna terdapat beberapa rincian yang tidak disebutkan dalam hadis Aisyah. Sehingga yang lebih tepat adalah satu sama lain saling mendekat. Nah, yang menarik di sini, para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat suaminya mandi junub. Ini dalil bahwa suami istri itu tidak ada batas aurat. Tidak ada batas aurat sehingga diperbolehkan bagi masing-masing untuk melihat, melihat auratnya, untuk melihat aurat rasanya. Apa yang diceritakan oleh Bayu sangat jelas bagaimana nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencuci kemaluan Menunjukkan pada istrinya melihat apa yang diperbuat oleh suaminya dan melihat seluruh badan suaminya. Insya Allah tentang penjelasan lebih datanya. Kita akan sampaikan di pertemuan yang mendatang bagaimana tata cara mandi juluk yang sempurna. Semoga bermanfaat Mungkin ada yang disampaikan? Kalau dalam kalau kita tidak adalah masalah tidak cuma Bapak Ibu kita mandi ada mandi juluk itu boleh enggak bahas Mandi Juno itu termasuk Datu Sapa Mandi yang ada selama. Sehingga bolehkah ada orang yang Daripada nanti Udu terlalu lama Yang belum baik -baik, kolam langsung mentas Terus kolam. Sehingga lebih praktis Ini kan lebih besar daripada Udu, lebih banyak yang Kena air Maka jawabannya Mandi Juno itu punya sebab mandi besar itu mandi yang ada sebab sehingga syarat mandi sebab ini eh, syarat mandi besar ini baru dinilai sebagai mandi besar jika di sana ada sebab kalau belum ada sebab tidak disyaratkan mandi besar maka mandinya tidak dinilai sehingga orang tidak boleh mandu terlalu lama langsung nyemplung kolam setelah itu Bangke terus sholat, kan nanti jadinya dia melakukan bersuci yang tidak sesuai dengan tata caranya Ada tata cara bersuci yang baru Dan itu tidak dihitung sebagai mandi, maupun tidak dihitung sebagai mudu Setelah keluar asal Dia di kamar mandi Dan setelah itu Dia tak dicairan Dia mengulangi sholat Dulu sama asalnya Jadi dulu sama asalnya Dulu Jika dia yakin Cairan itu keluar Ketika dia sholat telur Pas waktu sholat telur Dia merasa ada yang mentes Tapi belum dia buktikan Sampai akhirnya masuk waktu sholat asar Belum dia buktikan mungkin dia sholat asar. maka dia yakin posisi cairan ini keluar waktu dia sholat. Gurur. Untuk kasus macam ini karena dia sudah dapat bukti dia mengulangi dua sholat lagi, dan asar. Sholat asarnya kenapa diulangi? Karena sholat asar ini diulang dikerjakan sebelum dia sholat maghrib sehingga diulangi. Meskipun sholat asar ini sah karena dia dalam kondisi suci ketika mengerjakannya pakaiannya najis dan najisnya tidak diketahui itu tidak membatalkan sholat meninggal. meninggal dalam kondisi junub dimatikan sebagaimana mandi biasa tidak dimatikan dua kali karena ada sebagian yang mengatakan Ma min mayyitan ma illa Setiap mayit yang mati itu pasti mengalami junub. Maka semua orang yang mati junub. Karena itu dia dimandikan sebagaimana mandi junub. Dan cara memandikan mayit itu sama dengan cara mandi junub. Kalau dia bisa mandi junub, bisa memandikan junub orang lain, Karena nanti dia bisa memandikan mayit selesai posisinya orang nanti bahwa nabi adam karena ini saya semua nabi nabi adam juga berkitab bagaimana cara nabi adam berkitab ya allah apakah dulu zaman nabi adam sudah ada gunting atau sudah ada pisau tidak tahu yang jelas, ya, yang jelas, eh, apa, anak adam yang membunuh saudaranya, dia bisa membunuh dengan cara yang dia tahu, namun tidak bisa menguburkah, karena belum tahu cara mengamankan mayit, dan itu mayit pertama. sampai allah swt, abahatallahu wa alaihi wasallam, allah mengutus gaga yang membunuh yang tidak memakamkan mengukurkan Kalau oh, dia tahu lihat dari binatang manusia belajar memakamkan temannya orang yang mati itu dari jadi... kita tidak tahu mungkin ditutup patung walau, gimana walau, alam. namun yang jelas uh, mereka menggunakan cara yang mereka Oleh pakai andok selesai wudhu Atau selesai mandi Insya Allah nanti kita bahas Tapi kesimpulannya diperbolehkan Kalau wudu malah sunnah Berdasarkan hadis dari Aisyah Karena di Rasulullah S.A.W Kirqoh Nabi S.A.W itu punya Andok kecil mindil, Andok kecil yang digunakan untuk Mengeringkan air Selesai wudhu Sedangkan ketika mandi ada dua ulama beberapa di sana yang mengatakan dianjurkan menggunakan tangan, tidak pakai antuk mengatakan dianjurkan enggak pakai antuk. Salah atau tidak. bermanfaat. Uh, insya Allah misalnya nanti ada usianya. Bisa sudah tanya kepada mudir, kan usianya enggak ada ya. Maka fa'idil di masalah jawaban siapkan jawaban untuk pertanyaan. Tapi kita tidak tahu kapan usianya. Nanti nunggu pengumuman. Jadi mohon beberapa catatan yang penting untuk untuk dirawat. Tidak hanya bermodal hafalan. Namun dan juga bermodal catat. Semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wasallam. Washallahu alaihi